Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang Al-Asma'ul Khamsah. Al-Asma'ul Khamsah, isim-isim yang lima. Nuh, kenapa kok dikhususkan hanya lima saja? Ya karena kelima isim di sini dia mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh isim-isim yang lain. Sehingga dikelompokkan ke dalam kelompok tersendiri Yang dinamakan dengan Al-Asma'ul Khamsa Isim-isim yang lima Apa saja yang masuk kelompok Asma'ul Khamsa? Kita perhatikan ya Contoh-contoh berikut ini ya Abuka Kemudian Ahuka Hamuka Fuka Lumalin Nah, yang saya tandai dengan Warna merah, yaitu Abu, Aku, Hamu, Fu, dan Du. Di sini, inilah yang termasuk Asma'ul Khamsah. Yang termasuk Al-Asma'ul Khamsah. Nah, kata Abu, Aku, Hamu, Fu, Du. Ini mempunyai ciri yang khusus. Ciri yang sendiri, tersendiri. Berbeda dengan isim-isim yang lain. Kenapa demikian? Karena ciri marfuknya, ciri rofaknya Dari isim-isim ini kita lihat dengan huruf wawu ya, Sepakat mereka lima isim ini Abu, ahu, hamu, fu, dan du Semuanya sepakat ciri rofaknya dengan apa wawu Kemudian ciri mansupnya, ciri, no, ciri nasupnya, ya Bentuk mansupnya Dengan apa? Kita lihat Abaga, ahoka, hamaga ka ternyata dengan huruf alif. kemudian ciri-cirinya atau bentuk majrurnya bagaimana abika ahika hamika fika dan dimalin ya tengah ya sehingga seolah-olah huruf waw ini sebagai pengganti dari doma, huruf alif sebagai pengganti dari fathah huruf ya sebagai pengganti dari kasrah ya makanya dinamakan al asmaul khamsah isim-isim yang lima yang memang dia mempunyai ciri khusus karena pada asalnya ciri rafa itu dengan domah ciri uh, fathah itu ciri eh, nasab itu dengan fathah kemudian ciri jer itu dengan kasrah namun semuanya tidak berlaku untuk isim yang masuk ke dalam kelompok al asmaul khamsah Ya tentunya Al-Asma'ul Khamsah ini cukup eh, semudah ya, cuma sedikit dihafal. Ya dihafal. Abu, Ahu, Hamu, fu, dan Bu. Ini termasuk kelompok Al-Asma'ul Khamsah.